Kita incar-incar Kita kejar-kejar Dalam setiap tatap kita Dalam setiap desah nafas kita Tidak lain yang kita cari Adalah kebahagiaan ukhrawi, Kebahagiaan Yang diimpikan oleh setiap Hamba Allah Ibu-ibu apa kabar semuanya sehat Saya mau acara pagi ini Diawali dengan senyum Yang lebar Nah ini Artinya jangan dari tadi Bengong aja Jangan-jangan terpesona di pagi-pagi melihat saya kan Baik Ibu saya mau semuanya senyum Dalam hitungan yang ketiga selebar-lebarnya Satu, dua, tiga Nah kan Baik bapak apa kabar sehat Kok suaranya beda ya Bapak sama ibu Kalau ibu di mana mana semangat nih Ibu apa kabar sehat Tuh Bapak apa kabar Oh, saya. <laughs> baik Subhanallah Hidup ini akan jauh lebih indah Kalau kita selalu baik sangka ya Pak Selalu berpikir positif Terhadap orang lain Jadi yang ada di dalam orang lain itu Segala sesuatunya Akan lahir fikiran-fikiran positif Sehingga tidak selalu Menganggap orang lain sebagai uh, Seseorang atau sahabat atau tetangga Yang seakan-akan menjadi ancaman Untuk kita Betul gak bu? Betul gak bu? Apa? nah <laughs> Baik saya juga berbaik sangka Pasti para hadirin Yang diberi kesempatan oleh Allah Untuk menikmati acara bengkel hati Datang dari berbagai penjuru Di seluruh tanah air tentunya Kita cross check terlebih dahulu Para ibu-ibu coba saya pengen tahu yang paling jauh dari mana? Ibunya dulu, Bapak, dari mana? Kalimantannya di mana? Iya di mana? Palangkaraya. Ya ibu yang di kursi roda? Dari mana? Pasir. Oh, Banjarmasin. Maaf Bu, kuping saya ketutup sebelah kanan. <Giah> ya, yang Bapak dari mana? Majalengka, bapak. Mataram, Lombok. Subhanallah. Sampai dari hari apa bapak di sini? Nginep di sini? Oh, di Cipayung, di rumah saudara ya. Baik. E, tentu ada. Bapak terakhir dari mana? Oh, kuningan Maduk ke sini kan? Oh, saya pikir. <tuh> ya, cukup. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Palangkaraya. Nah mudah-mudahan ini jadi satu kesatuan yang akan memperkuat hamba-hamba eh, Allah, umat Rasulullah SAW. Baik, para pemirsa dimanapun anda berada, para hadirin jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel televisi anda, karena bengkel hati bersama Ustaz Danu dan Daizaki akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillah, Rabyalamin. Di pagi yang penuh dengan keceriaan ini Alhamdulillah di samping kita Sudah ada Ustadz Dan wassalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullah Ini biasanya kita senada Ustadz Abu-abu, abu-abu Warna putih, putih, ini putih Biru, ini oh. kayak piano Piano kan ada putih ada hitam Oh gitu, hmm. ini Ustadz Biru kayak eh, dikerek doang nih <laughs> Baik Ustadz tema kita pada kali ini Yaitu baik sangka itu indah uh, karena saya dari hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda iakum waqon faindagon akrabul hadit bahwa uh, buruk sangka itu adalah sesuatu yang memang paling tidak baik, Ustaz, dan dampaknya sangat dahsyat terhadap masyarakat, terhadap keluarga. Nah kali ini khusus tentang keluarga ini, Ustaz, terutama antara suami dengan istri, kan sering ada Uh, prasangka atau uh, apa ya uh, buruk sangka lah Ustaz tidak baik sangka jadi ke, suami kemana-mana si istri bawaannya selalu jangan-jangan jangan-jangan uh -huh. ibu eh. ya tuh ibu ini paling pengalaman nih Ustaz Dilihat dari mukanya muka, muka curiga semua <laughs> ah untuk lebih jelas kita persilahkan Ustaz untuk menjelaskan masalah <laughs> baik sangka itu indah iya Selama ini kita kan sering ya Kita di, diberikan oleh Allah Ta'ala Otak untuk berpikir Kemudian dari berpikir itu ada dua hal Yaitu berpikiran yang baik dan yang tidak baik Ini ya. hanya dua aja deh Yang yang tengah-tengah kita gak milih ya Pokoknya yang baik dan yang tidak baik Nah suatu hal yang tidak baik Tadi udah diceritakan oleh Daizaki Bahwa berburuk sangka itu memang Aduh memang Dampaknya gak karu karuan Memang betul ya Nah berbaik sangka itu ada sesuatu hal Yang memang eh, itu Di Diinginkan oleh Allah Ta'ala yang harus dikerjakan Kita sebagai umat Islam Semuanya Jadi mulai dari rumah tangga kita Suami kepada istri Istri kepada suami Juga pada masyarakat Umpamanya di Indonesia ini kan Ada beberapa golongan muslim ya kita juga ber, berbaik sangka lah jangan berburuk sangka kemudian dari pejabat dan bukan pejabat ya atau pejabat dengan rakyatnya rakyat hmm. dan pejabatnya ini juga kita mencoba berbaik sangka sehingga kita sebenarnya punya tanggung jawab sendiri atas otak kita di hadapan Allah taala kita bertanggung jawab umpamanya maaf maaf ya kalau kita itu uh, sering uh, mencurigai Ini suami saya ini 2 minggu ini kok pulangnya jam setiap jam 8 malam terus sih umpamanya loh ya Biasanya jam 6 jam ini udah datang Nah ini seminggu gak kerasa 2 minggu udah mulai nih Otak kita tergelitik sama ulat yang ada dalam otak kita Baik. Jadi sesuatu yang harus kita jauhkan Cobalah kita berpikir yang agak lebih positif Baik, Ustaz. Mudah-mudahan itu akan menjadi lebih baik lagi ya. ya, ya. Mudah-mudahan itu aja. Amin. Amin ya Mujibassailin. Para pemirsa, saya yakin ini satu tema yang akan jauh lebih menarik. Tapi tentunya Ustaz Danu dan Daizaki dalam Bengkel Hati akan kembali setelah ajang subuh. Waikumussalam warahmatullahi Tidak tolong jadi kampung mana saya dari Jawa Timur Pak Sauduh lama-lama eh lama-lama jauh-jauh iya saya mau minta solusi ke Pak Sutjanau kamu tahu rumah saya di sini tahu Kanya sama siapa teman-teman eh, oh teman-teman iya kan teman-teman apa ya, di tipe oh di tipe di, ya. di, di mana tipe mana TPI. Oh iya dong. Oh, udah tanya sama teman-teman TPI. Kasih tahu rumah saya di sini. Ya. Oh, wah emang teman-teman TPI ini uh, paling gokil deh. Tolong Pak Stadano minta solusinya. Saya harus bagaimana? Ya ya ya. ya, ya jalan ya, ya. keluarnya. jalan keluarnya. Ibu dari mana da datangnya <laughs> tadi? Dari sana. Oh dari sana. Ibu namanya siapa tadi? Yati. Ibu Yati. Ya. Ibu Yati, gatel? Iya, gatel, panas. panas, lemas gitu, Pak Ustaz Panasnya di dalam juga di sini? Iya, oh, di dalam, katang-katang oh. tembus ke sini, ke belakang gitu Iya, iya, iya ya, Kalau ya. udah mulai gatel itu panas, gitu, tembus ke sini Iya, iya, iya, iya, iya ya, ya, ya. Oh, gatel Kira-kira kalau kasih daun ginian bisa enggak ya? Ya. Di mana Pak Ustaz Pak <laughs> Begini Bu Yati Ibu Yati eh, pernah dulu Sebelum sakit-sakit ini dulu, dulu Sering ke orang pinter, sering gak sih? Ya, ya pernah Sering gak? Termasuk sering gak? Ya, ya rada Rada sering Rada sering ya? ya. Orang pinter, kasih apaan? Kasih air Kasih air, ya, orang putih. pinter ya. Tapi kasih air beneran ya? Iya, air putih gitu Pak Ustaz Oh Udah lama iya ya ya ya ya iya iya suka ngamal ngamalin suatu nggak bacaan ini suruh ini ya paling gitulah kalau abis sholat ya baca yasin baca uh, ya gitulah oh. gitu oh gitu iya jadi nanti ibu kalau baca yasin atau baca ayat kursi nanti niatnya lillahi ta'ala ya iya pak Ustadz jangan untuk ini untuk ini umpamanya ini hanya umpam aja ya biar nanti itu bisa menjadi amal soleh jadi nggak salah dari panah abdullah mau Pak oh bener nih ya, Pak jadi mulai ketemu sama saya nih ikram ya, ya. ya insya allah mau, mau saya ibu yati saya mau tanya kalaupun ada amalan kalaupun ada ilmu di dalam ibu yati atau ah, dulu kalau ke orang pintar sering kasih air putih suruh minum ya, kan gitu ya, ya. maukah yang ada di dalam tubuh ibu hati itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu keluarkan Allah mau enggak? Ibu? Mau, Pak Ustaz. Benar. Mau banget, Pak. Pengen Benar cingung. nih. Iya. Ya udah kalau gitu, saya akan bantu untuk keluarin ya, dan nggak apa-apa ya. ini ya, sifat bisa, sifat apa? Asfarul Baladinsah. Iya. Saya bantu untuk tidak baik itu dalam pengumul ibu ya, ya, Allah, Pak, ya. ya sama Allah ya sama-sama kita doa pada Allah ya banyak ya. istighfar saya berdoa untuk untuk ibu kepada Allah ya, ya Pak, silakan miri aja ibu ya, ya. silakan Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman ya <-tun> Rahim subhanallah wa bihamdi Masyaallah. Ada cakap gede Jangan pegang. Iya, sekarang alhamdulillah rada ya rada kurang, Pak Ustaz. Ada, agak? Iya, rada agak. Oh, gatalnya di dalam gimana? Iya, rada rega. agak. Agak matang kurang. Kurang gitu ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Iya deh. Nanti kalau baca Quran niatnya niatnya kepada ta Allah Taala yang... ya, iya, Pak Ustaz. Benar ya. ya baca Quran sholat itu harus dilahirkanlah jangan momennya baca ayat ini agar rumah tidak kemalingan baca ayat ini agar suami tidak direbut orang nggak usah semua serahkan pada Allah talah ta kalau baca Quran niatnya dari talah ya, ya pak, alhamdulillah ya. nanti kalau pesen lagi bawa orang oleh lihati ya? ya pak stopin salo ya, ya. Sama ya. siapa ibu Yati ketemu? Sendiri. Pak. Sendiri mana ya. Nemuin rumah saya. Ya. Oh ya alhamdulillah. Kayaknya suka sih ibu Yati. Ya. Selamat. Aiyu salam, berkatullah. Hati-hati ibu Yati. Ya pasti. Subhanallah, pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah. Baru saja kita saksikan sebuah fitih dan mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita petik untuk semuanya kemudian para jamaah masjid anida yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bersama Ustaz Danu dan Daizaki dalam bengkel hati tentunya dalam tema baik sangka itu indah nah Ustaz masih berkenaan dengan ya. tema baik sangka itu indah nih melanjut di pembicaraan yang tadi nih Ustaz Yeah. Antara suami dengan istri yang Banyak saling berburuk sangka Iya yeah. uh, Saya teringat Rasulullah SAW itu Menyampaikan kepada para sahabat Kuncinya adalah ikhlas Jadi faham bahwa Suami itu milik Allah Istri itu milik Allah Segalanya hanya dititipkan Nah bagaimana Ustadz tentang hal ini? Iya yeah. Memang itu ikhlas itu adalah pelajaran yang sulit sekali. Tapi paling tidak ada yang menuju ke arah sana. di dalam salah satu firman Allah Taala itu kita eh, diminta untuk mengetahui ya faida azamta fatwakal Allah. Jika engkau telah bertekad, membulatkan tekad, maka hmm. bertawak, bertawakalah kepada Allah. Di sini maksudnya adalah membulatkan tekad nampaknya. Kalau kita sudah bersuami istri Ya sudah itu niatkan Karena Allah sebenarnya Jadi iya. kalau kita punya anak Punya istri punya suami Semuanya serahkan pada Allah Ta'ala Kemudian kita tinggal tawakal aja Permasalahan nanti suami itu Mau nakal istri itu mau nakal Biarlah Allah itu yang nanti yang jewer Itu aja Itu urusan suami sama Allah itu Urusan suami dengan Allah Mm -hmm. Jadi bukan urusan kita-kita ini ceritanya. Tapi kan yang nakal bukan bukan suami doang, Ustaz. Teman juga bisa nakal. Oh gitu ya. Oh ya. iya. Jadi enggak cuma suami istri, teman pun bisa nakal. Bisa nakal. Nah, sahabat juga bisa nakal. Bisa nakal. Mm -hmm. Nah, ini yang harus kita lebih santai sehingga umpamanya nakalnya teman, nakalnya suami, nakalnya ini kalau kita bisa dengan santai, kusnudan aja dengan senyuman itu malah nyaman nantinya. Jadi tetap keep smiling. Oh, iya mengharus senyum. Tetap senyum. Ini tadi pagi-pagi udah saya suruh senyum Ustaz oh, Iya. Ibu-ibu. <laughs> Karena kayaknya nyampe kesini mukanya muka susah semua Ustaz <laughs> Saya suruh senyum biar kelihatan seneng pokoknya bengkel hati ini harus dihiasi dengan senyum yang indah. Amin nah, amin. Gitu, <laughs> Baik. Kemudian Ustaz Nah sekarang masalah dengan anak. Uh, banyak juga kan orang tua yang buruk sangka kepada anak nih. Mm -hmm. Terutama buat anak-anak yang perawan nih Ustaz. Iya, sudah anak -anak mulai dewasa. Anak, -anak gadis sudah eh. mulai dewasa. Kalau anak yang udah janda gimana dan? Ya harus diawasi juga. Yang awasi siapa? Yang ngawasi ya siapa saja bisa mengawasi. <laughs> Kita juga bisa nih. Oh, betul, betul betul betul. Oh Ustaz. Nanya dakwah loh pokoknya. Loh. <laughs> nah, terus Ustaz gini, masalah anak gadis nih, ya kan sekarang Uh, orang tua ini lebih memberikan Kepercayaan kepada misalnya pacarnya uh -uh. Hanya dengan diberikan Dua bungkus martabak <tuk> Satu kresek gorengan Akhirnya anak perawannya Ditenteng kemana-mana Ini ada apa Ustadz ya <tuk> Nah ini kira-kira Menyikapi martabak ini gimana Ustadz <Sild consigo> aduh Qué... <tabuk> iya <virtually> ia... abidai masa anaknya dibeli sama martabak ya mang goreng <tabuk� tabuk tabuk> iya <Ouais> <Yeah. strong> walaupun ini bercandaan tapi ini ada suatu keseriusan kalau memang tadi benar jadi istilahnya eh, dari antum itu benar sekali walaupun kita bercanda tapi itu serius jadi jangan percaya dengan teman laki-laki anak kita gitu aja iya iya apapun bentuknya Apapun wajahnya kayak apa walaupun dia Oh, Enggak usah percaya, nyantai aja. Walaupun dikasih martabak sama gerobak-gerobaknya gimana, Ustaz? jangan percaya walaupun dikasih mobil Eropa termahal, jangan percaya. Jangan percaya. Mobilnya diambil tapi. Ya, orang tua <laughs> materi <re>, dong. Eh, <laughs> ya, intinya adalah tetap kalau anak gadis itu kita lindungi dengan baik, kan ya. begitu ya? karena anak laki-laki zaman sekarang itu susah sekali mau dipercaya, susah sekali benar. Jadi bukan berarti kita saling tidak percaya sama diri kita, enggak ini yeah. ya, ya. Jadi anak laki-laki kita kan bukan anak-anak ya, ya yeah, sudah dewasa. Sudah dewasa. Namanya yeah. aja anak laki-laki. Iya. Jadi intinya adalah bagaimana kita kalau maunya walaupun orang tua si laki-laki itu sudah datang ke rumah, sudah silaturahim, tetap jangan percaya aja. Oh, itu. Iya, iya. Karena ya. ada suatu hal memang kalau memang laki-laki itu benar-benar baik dan dia bisa berjalan di rel syariat Islam sih tidak ada masalah, tapi mana kita tahu kan begitu ya. Iya. Yeah. Mana kita tahu, tapi intinya adalah tetap kita lindungi, tetap kita bimbing tidak sembarangan kecuali kalau memang dia sudah dia sudah menjadi istri orang lain, jadi bukan anak ya berbentuk anak anak kita, tapi dia sudah menjadi istri Nah, itu anaknya pak sekolah yang namanya yang uh -huh. sudah biarin aja, yeah. mau di tenteng mau di apa biarin aja. Iya. Yeah. Baik, Ister. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut nih masalah martabak. Tapi sebelum itu, kata <gatanya> Ibu martabak terus. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada seorang penanya Ibu Ibu sudah siap? Silakan Ibu berdiri biar saya tahu. Iya. Yeah. Saya akan merapat dulu, Ister. Iya, <gat> padahal. <gat> Bisik bapak berbisik. Iya silahkan. Terima kasih kepada Daizaki yang telah memberi kesempatan. sama-sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Nama saya Nuraini, uh, tinggal saya di kawasan Lubang Buaya. Uh, saya ada sedikit problem lah Pak Ustaz Musdalih. Uh, eh saya mau tak menanyakan sesuatu. Saya udah menikah selama 3 tahun dan sampai saat ini belum belum ada dikaruniai anak. Jadi mohon solusinya uh -huh. bagaimana caranya gitu Pak Ustad? Masalahnya saya ke dokter sudah, iya. ke tabib sudah, ke alternatif pun sudah gitu. Ini Ibu bertanya pada Ustad yang tepat masalah bagaimana cara acara caranya? Ya. <laughs> masalah cara Ustad yang lebih lebih, kayaknya da'i aja deh. <laughs> Enggak solusi jalan keluarnya gitu loh Pak oh, Ustad Mustano. Iya, udah tiga tahun menikah tapi belum dikaruniai anak sama Allah ya. Ya. Pertanyaan saya e, menikahnya dengan laki-laki apa perempuan? Jelas laki-laki lah. Oh, laki-laki jelas ya bekumis mamanya. Iya. Kalau kita itu kan diragukan ya, ada iya kia. Iya, nggak ada kumis. <laughs> Kurang maco. <laughs> ehudah ya, alhamdulillah udah uh, menikah dengan laki-laki bener nih laki-laki beneran ya Betul. Oh, alhamdulillah kemudian pertanyaan yang ini memang bener-bener pertanyaan bukan saya mau mengada-ada karena kan eh, ibu kan ibu tadi ibu nama namanya siapa nuraini binti Nur ujang agus ibu nuraini binti ujang agus ujang agus ya ibu nuraini uh, ini memang agak sulit pertanyaan saya yang bener-bener sangat mendasar Apakah ibu uh, menikah itu bisa berhubungan suami istri dengan baik? Mamanya Oh, kamu bingung, Enggak kan? Bingung? Nggak kan? Bingung. Gak tahu. Nggak oh, tahu, makanya. Ya, iya, ajarin dong, gimana sih? Katakan hmm. coba, gimana? Saya nggak ngerti. Itu saya minta nomor handphonenya aja ya, ibu. Iya. Iya, maksudnya sudah kumpul suami istri dengan jelas baik benar kewajibannya kewajibannya ya sr sr sunnah rasul sunnah rasul iya. oh iya tahu sunnah rasul tahu tahu tahu, benar, ya? Ya. tahu. <laughs> itu sunnah rasul malam jumat malam lainnya wajib <laughs> iya begini ibu udah periksa ke dokter belum sudah kata dokter gimana Tempoh hari saya pernah pendarahan selama satu bulan lebih. Hah? Satu bulan lebih. Satu bulan lebih Pendarahan iya, hidungnya pendar apa iya. gimana ya berdarah? Pendarahan rahim saya pak Udah Oh bukan. rahim iya iya. Iya, iya iya iya. Udah gitu saya ke dokter uh, empat kali berturut-turut. Uh -uh. Pertama kata dokter Ita dia kata ada benjolan sedikit. Uh -uh. Saya tanya lah kepada dokter dok. Ini benjolan apa? Saya kata tumor kah, kista kah, me, me, apa? Iya. Miung um, Saya kata, "Oh, bukan, Bu. Ini semacam jerawat saja," katanya. Itu Ini lihat dari mana itu, Dokter? Oh, di WSL. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Udah gitu uh, kata saya ini berbahaya enggak dok? kata saya gitu Oh enggak bu ini kadang menghilang gitu Ini jerawat semacam jerawat kecil saja katanya gitu Ibu saya bisa punya keturunan enggak ya Oh kalau ibu masih mengeluarkan head Jangan, apa, jangan ragu yakin punya keturunan katanya gitu Berapa kali saya ke dokter hasilnya begitu sampai saya ikut program uh, anak gitu ya tapi belum juga lah Pak Ustadz Mas Danu Oh gitu hmm. Kemudian suami ada ada ada kekurangan gak di tes dokter? Udah pernah tes belum? Enggak Sama baik dia pun Udah pernah tes dokter? Pernah Dokter ya? Tes apa? Tes sama-sama ke dokter lah gitu Oh tes hmm. sperma udah di lab? Oh belum kalau tes sperma Oh itu di tes juga itu Hmm itu dites itu des. dites karena kalau nggak dites gimana tahu baiknya bu taunya baik mana kelihatannya banyak gitu <tuh> <tuh> Eh maaf ya kali ya kali ya kali jadi harus dites dulu hmm. jadi jadi di sini ini ya, apa namanya kita harus uh, tetap tes dengan dokter sperma itu dilihat nanti kepalanya sperma itu benjo apa tidak kan begitu ya Ekornya itu utuh apa tidak? Kemudian gerakan ekor itu cepat atau lambat? Kekendalanya bagaimana? Persentase sperma itu yang hidup hmm. berapa, yang mati berapa? Itu bisa Sa diukur ustadz ya? Bisa. Ya, Tapi ya. saya nggak ngerti caranya ngukur <laughs> <laughs> Saya nggak ngerti. Yang nah, pasti ukurnya bukan pakai meteran. <laughs> enggak, enggak. Nah itu harus dites dulu ibu. Nah udah paham ya? Iya. Nanti gini, saya akan menjawab uh, kasus ibu dulu ya. Kalau ibu ada bleeding Menstruasi terus-menerus ya Itu satu biasanya Maaf-maaf ya bu Ini tinggal ibu bilang ya atau tidak ya Ini jujur ya Ibu itu bleeding biasanya disebabkan karena Ibu itu kalau di rumah Maaf-maaf Agak hobi ngomel-ngomel Kalau bicara itu juga jarang berhenti Betul apa enggak itu ibu? Betul Nah kan kalau enggak ngomel saya kepala panas. Oh. Wah, wah susah kalau. Ini <laughs> nih yang susah nih. Susah, Ustaz. Susah sekali jadi. Ustaz, jangan-jangan sunnah Rasulnya juga ngomel ngomel oh, ya. <laughs> Jadi suaminya enggak konsen gitu. Ini enggak bener nih, Pak. <laughs> jadi susah sekali. Ibu, jangan ngomel dong. Ya. Pokoknya belajar untuk tidak ya. Di sini tadi temanya adalah baik sangka itu indah ya coba lah melihat sesi yang diomelin siapa suami suami kadang pekerja suaminya <laughs> suaminya ada di sini nggak sih nggak ada dia naik, tengok TV aja oh, oh gitu ya. ya ya pokoknya besok belajar untuk jangan komplain sama suami mau bisa allah masya Allah ya, ya. Karena kalau ibu nanti gak ngomel gak, Pokoknya gak ngomel deh Nyantai aja bicara nyantai Kayak gini nih bicaranya nyantai Itu insya Allah itu nanti uh, bleeding ya Istilahnya kalau ibu tadi keluar darah terus meresu Insya Allah nanti hilang sendiri Pokoknya jangan ngomelin suami deh ya. Nanti kalau ibu uh, Masih jengkel aja sama suami Nanti rahim ibu itu menolak sperma Jadi sperma itu masuk nih Dalam rahim nih Rahim ibu karena ibu sering jengkel sama suami rahimnya menolak nggak mau. Cara jangan ngomelnya gimana, Pak Mas Ustaz Danu? Kalau pingin nggak ngomel nanti kalau ketemu sama suami dilakban aja. Dilakban ya, yang banyak. <laughs> gak pokoknya belajar ya belajar. Yang perlu saya tanyakan begini, saya mau tanya yang bikin ibu itu ngomelin suami apa ini? Mumpung gak ada suami nih. Suami saya nya diam. Kalau saya ngomong dia malah pergi jadi saya marah lah. Oh gitu, gini aja saya kasih tahu mau ibu, jadi kalau ibu mau bicara sama suami ditaliin dulu. Oh ya. <laughs> jadi kalau dia mau pergi talinya tinggal ditarik gini Atau saya punya ide ibu, ya. dimana ngomelnya biar nggak diulang-ulang direkam. <laughs> jadi kalau mau ngomel tinggal setel gitu aja. <laughs> Bagus itu, bener, -bener. Uh, ta tanggap tanggap teknologi ya. Oke okay, ibu. Uh, yang penting ibu jangan ngomel dengan suami serius ya belajar belajar aja. Sebenarnya kesini kalau ibu sama suami saya enak lebih bisa cerita ya, ya mengajak nanti suami jangan terlalu diam juga ya. Yang penting juga yang kedua berhubungan dengan keturunan adalah suami harus tes lab tes sperma bilang aja ke lab mau tes sperma dok dimana caranya gitu nanti dokternya udah canggih kok yang gitu-gitu ya bu ya. Mudah-mudahan Ibu faham dan mudah-mudahan manfaat ya, Bu. Yeah, Nanti kapan-kapan tanya -kapan yeah. kan lagi boleh setelah habis tes lab, ya. Oke. Okay. Hey, ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Ustaz Pemirsa. Dimanapun Anda berada, semakin saja menarik tema kita kali ini. Jangan Anda kemana-mana, jangan pindahkan channel televisi Anda. Karena Bengkel Hati bersama Ustaz Danud dan Mbak Izaki akan kembali sesaat lagi. Ya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada penelpon saya ada satu yang masih penasaran nih, Ustaz. Iya, dia, Ini berkenaan tadi, ini pengetahuan untuk kita semua ya, Ibu ya. Karena saya yakin Ibu-ibu dan Bapak-bapak masih sangat asing dengan istilah tes sperma tadi nih, Ustaz. Iya. Nah, itu uh, proses di sananya harus dibawa spermanya atau Gimana tuh Ustaz? Bisa di ada alatnya khusus atau Ah, kalau itu bukan saya aja deh yang jawab, malu-maluin. Ada yang pernah tes sperma belum? Enggak ada. Belum. Oh, sama. Ada. Ibu pernah oh, ada ya? Spermanya dibawa dari rumah atau di sono di anu, Bu, di anuin. <laughs> Bahasa nya Ustaz. Di sono. Spermanya dibawa dari rumah atau di sono? Di sono oh, ya. Iya uh, tanya sama ibu aja, Entar oh, aja yes. so, saya, ya, ibu, ntar aja deh selesai ya dibuntar siapa di sana bisa ya? ada sperma gimana udah nggak ngerti saya bukan jawaban <laughs> karena ini mungkin masih jadi satu hal yang tabu juga ustad gitu oh, ya iya. tapi inilah dunia kesehatan yang semakin canggih Iyi. baik uh, sudah standby penelpon kita halo assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam ya dengan bapak ya iya pak sudah bapak siapa di mana pak, pak? Halo. Ia, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Bapak Sugiono dari Sidoarjo Sidoarjo dengan Bapak Sugi, Sugiono, silakan Bapak Iya. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ini ada problem yang agak serius ini Pak Ustaz Dano Mohon solusinya Karena saya batuk ini sudah, sudah hampir 4 bulan Sampai sekarang ini masih belum sembuh, Pak, Pak Karena Sukio. saya sudah kelet ke Ternyata uh -huh. kena bronkitis. Tapi sampai sekarang ini saya setiap 1 minggu sekali pergi ke dokter, tapi hasilnya belum ada Belum ada kemajuan, Pak Dokter Mohon kemajuan, oh. Pak Dokter Oh iya. Ibu, Pak iya, Pak Sukiono, bener ini e. mau sembuh nih? Iya, iya, Pak Oh iya, begini deh kalau brankitis itu begini aja, yang paling gampang saya jelaskan ya. Iya. E, ini memang nanti Pak Sugiono harus merubah sikap ya. Iya. Eh itu biasanya dimiliki oleh seorang yang agak pendiam, agak loh ya, ini hmm. agak pendiam, kemudian gampang tersinggung. Hanya itu aja nah Pak Sugiono betul seperti itu apa enggak? Iya, biasanya agak pendiam. Gimana? Agak pendiam Mas. Agak pendiamnya. Iya. Kemudian agak tersinggungnya bagaimana Pak? Iya kadang-kadang Kalau di dalam pekerjaan kan begitu Kadang-kadang kalau temen gak Bener gitu Maksudnya gak enak gitu oh, ya, oh, iya. iya, Pak Sugiono itu iya. hanya Berubah aja iya. Bronkitis itu nanti bisa Disikapi dengan Pak Sugiono Jangan terlalu diam Jadi biasa <tuh> saja kalau ada masalah ceritakan Yang biasa hmm. Jangan menyimpan masalah atau amarah khususnya kalau Pak Sugiono tersinggung jangan dipendam di dalam dada. Nah, itu yang menjadi ada kerusakan di dalam paru nantinya. Dan bisa saja bronkitis nanti kalau itu sifat itu terus menerus lebih kuat, nanti bisa saja menjadi TBC ya. Nanti lama-lama, tapi mudah-mudahan tidak. Jadi Pak Sugiono hanya cuma mohon ampun pada Allah taala jika selama ini kalau ada masalah khususnya kejengkelan tersimpan di dalam dada hanya itu Pak Sugiono. Insya Allah Pak Sugiono faham. Faham. Alhamdulillah. Nanti uh, mulai nanti malam serius. Uh, mohon ampun pada Allah Taala. Setelah selesai sholat sunatajud, agak rajin sholat sunatajudnya kemohon ampun jika selama ini Pak Sugiono sering menyimpan kejengkelan di dalam dada hanya itu aja mohon ampun pada Allah mohon ampun pada Allah jika ada masalah Pak Sugiono banyak cengkel eh, tersimpan entah itu sama ibu entah itu sama pekerjaan khususnya biasanya kalau tidak sama ibu saudara hanya itu aja ya yeah. Pak Sugiono sudah paham paham dok. alhamdulillah iya. sering jengkelnya sama siapa sekarang pertanyaannya sama teman kerja ya oh sama ya, teman teman kerja ya iya. alhamdulillah nanti jadilah seorang yang uh, nyantai pak Sugiono mm. banyak senyum jangan tersinggung itu bronkitis insyaallah seminggu uh, sembuh karena Allah insyaallah seperti itu pak Subliano, hmm, ya amin. amin baik ya terima kasih Pak Sugiono di sidoarjo untuk selanjutnya masih ada satu penelpon lagi nih saat Terima kasih kesempatan lagi. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu ya? Dengan Ibu Sumiati Ibu Sumiati di mana? Di Bangkalan. Di mana? Lamongan? Di Bangkalan. Bangkalan. Bangkalan. Oh, Bangkalan. Madura nih, di Madura. Ya, silakan Ibu Sumiati Ini minta solusi-nya Ustaz Danu. Assalamualaikum Pak Ustaz Danu. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ini bercerita saya panas perut perih, jadi tengah mau hilang. Putranya? Kak saya sendiri. Oh ibu sendiri, perut ya. Saya. Ibu perutnya perih pan panas. Yang panas perutnya? Iya. Sekarang ini dalam kondisi panas perutnya? Iya, iya. Perih? Iya. Sudah udah berapa hari ini panas sama perih bu sudah lama sudah lama satu berapa tahun. hari sudah satu tahun kan heh sudah satu tahun. Satu, satu tahun panas di dalam perut satu tahun oke okay, deh begini aja ibu ibu siapa namanya tadi sumiati sumiati, sumiati ya iya Benar nih iya oke okay. pertanyaan saya ini nggak main-main eh nggak main-main sampai <laughs> nggak main-main ya iya Ibu Sumiati, saya mau tanya, Ibu punya suami enggak? Punya Sering punya. jengkel sama suami enggak? Kalau mamanya ada masalah, kemudian uh, suami ngomong, saya enggak tahu entah suaminya galak atau gimana Ibu akhirnya diem tapi marah gitu rasanya sama suami Sering enggak seperti itu? Sering sih Sering beneran? Iya Sampai sekarang masih gitu Kalau suami ngomongin sesuatu Ibu maunya jengkel tapi diem gitu oh, Enggak sih gak lama Gak lama? Enggak oh Kalau masalahnya hanya cuma masalah uang 5 ribu gak lama ya? Ini <ketan> <ketan> ketawa lagi <ketan> Tapi yang membuat uh, Ibu Sumiati Jengkel sama suami yang agak lama Masalah apa coba? paling Yang paling serius sama anak gitu. Oh jengkel sama anak? Iya. Anaknya umurnya paling gede berapa? Umur 10 tahun. Oh itu bukan gede itu masih anak-anak beneran itu. Iya. Jangan dijengkelin ya bu. Uh, iya. Hmm. Oke okay, sekarang saya mau begini deh. Ini mumpung di Madura ya saudara saya di sana. Saya mau membantu Ibu Sumiati dengan melalui doa kira-kira Ibu uh, Ibu apa namanya? Ibu menerima enggak saya bantu doa Sebentar aja Ibu menerima enggak kira-kira Iya Mau? Mau Mau ya oke okay. Saya mau doain sama Ibu Tapi Ibu janji Kalau ada masalah di dalam keluarga Entah sama suami Entah sama anak Ibu jangan ngomel Jangan jengkel Jangan marah Tapi diselesaikan dengan baik-baik Mau enggak Bu? Mau Lillahi ta'ala Amin, amin syarabat, amin. Kemudian saya pertanyaan yang kedua Ibu, jika ada sesuatu Yang pernah Ibu Kerjakan, saya tidak tahu persis Entah itu dari ilmu Entah itu dari amalan Entah itu dari pengobatan Yang dulu yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasul, maukah Ilmu atau amalan Atau pengobatan yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasul atau syariat Islam Itu hilang karena Allah Ta'ala, mau enggak Bu? Mau Benar? Iya Amin, amin, amin Ketiga nih, yang ketiga Kalaupun nanti ada sihir di dalam ibu, di dalam tubuh ibu Ini ketiga nih ya Iya Kalau ada orang berbuat dolim melalui sihir kepada ibu Maukah ibu memaafkan orang tersebut? Mau luk. Benar, Allahi ta'ala ta Amin, amin Ibu, saya bantu doa sebentar ya bu iya Ibu namanya siapa? Ibu Sumiati Ibu Sumiati ya, pinti? Ya Pinti siapa kok iya? Haji Muiz Haji? Muiz Muiz Mu ya Oke, okay. Ibu Sumiati nanti ngaminin aja ya Iya Oke okay, ya Bismillahirrahmanirrahim Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Masya'ali ala Muhammad wa ala Ali wa syahdi asma'in Amin Ya Allah Amin telah bertemu aku Amin. dengan saudaraku Ibu Sumyati Binti Hajimu ya Allah Di mana beliau sakit pada perutnya yang panas dan perih Ya Allah Jika Amin. itu dari kesalahan dan dosa-dosanya yang dilakukannya Baik kepada suaminya, Amin. kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya Kepada kedua orang tuanya Amin. atau kepada siapapun Ya Allah ampuni ibu sumiyati binti haji muis ya Allah dan aku mohon kepada-Mu ya Allah jika banyak amalan banyak ilmu banyak sesuatu yang dimasukkan di dalam tubuh ibu haji ibu sumiyati binti haji muis yang tidak sesuai dengan syariat Islam Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul Ya Allah Aku mohon agar, mohon agar kau keluarkan mereka Ya Allah Aku mohon agar kau keluarkan mereka Ya Allah Aku mohon agar kau keluarkan mereka Ya Allah Amin, amin. ya Rabbal amin. Amin. amin Dan jika ada sihir yang ada di dalam tubuh Ibu Sumiyati Binti Haji Mu'is Amin Aku mohon agar mereka Engkau kembalikan pada tempatnya, Ya Allah. Engkau kembalikan pada tempatnya, Ya Allah. Amin. Engkau, ya engkau kembalikan pada tempatnya, Ya Allah. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kembalikan kesembuhan amin. pada Ibu Sumiyati binti Haji Muiz, Ya Allah. Agar dia dan keluarga lebih sujud kepadaMu, Ya Allah. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Amin. amin. Ya Ibu Sumiyati Iya. Ibu ikhlas benar karena Allah mau merubah perilaku yang uh, kurang baik menjadi lebih baik? Iya. Mau oh, ya. Saya mau tanya sekarang kalau tadi perih dan panas sekarang perutnya gimana, Ibu? Enggak ngurangin sih. Sudah enakan perutnya? Iya, cuman enggak hmm. langsung hilang itu. Iya, tapi sudah mulai berkurang. Iya. Oh, kalau sudah mulai berkurang bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ibu. Benar-benar ya. nasihat saya nanti uh, dilakukan dengan baik karena Allah oh, ya. Ya. ya. Kemudian ibu jangan lupa sholat sunah tahajud ya. ya. Kemudian mohon ampun pada Allah Taala dengan serius. Iya. Uh, saya mengaminkan doa ibu. Mudah-mudahan ibu sembuh dari penyakit yang setahun ini menggerogoti perut ya. Amin. Salam buat suami ya. Bacuani, ya. Ya. Ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ibu sumia Tisad ya dari Bangkalan. Iya. Baik, e, pemirsa dimanapun anda berada para hadirin jemaah masjid Anida TPI, jangan anda kemana-mana, jangan pindahkan channel anda tentunya tetap di TPI bersama bengkel hati dengan Ustaz Dani dan Daizaki akan kembali sesaat lagi. <SILENCIO> Alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan. Permasalahan-permasalahan yang sudah diungkapkan oleh pemirsa dari Madura, dari tempat lainnya, dan dari jamaah yang hadir di Mesiaat Nida ini, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah yang sangat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, untuk berikutnya kami mempersilahkan kepada salah seorang penanya dari kaum wanita, kaum Hawa. Silahkan Ibu berdiri. Iya tolong disebut namanya siapa Asalnya dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang Yang terhormat pada Bapak Ustadz Danuk Masalah saya gini Pak ya Maka saya ini Pak dua-duanya Kurang jelas ya Pak melihatnya gitu kata dokter itu yang pertama kali saya periksa itu pak lapang pandangnya sempit terus periksa lagi katanya retinanya yang lemah oh, iya mbak jadi... namanya siapa tadi? fathiyah eh, kenapa? fathiyah jadi gimana pak? fathiyah, tadi Hathilia hath... kenapa sambil tutup muka kayak air-air cinta? kata kelihatan pak Fathilia mic-nya dideketin ya nah. iya. jadi gimana Pak solusinya, karena saya itu udah kemana-mana Pak berobatnya udah pesimis gitu Pak udah kasihannya Pak ya Assalamualaikum Wr. Wb berdiri dulu Mbak Fathilia berdiri dulu Tidak Tidak Tidak jangan malu-malu tenang saja, kita yang di depan sini sudah jinak semua Tidak. Yang mana maksudnya yang sudah dinik? Kata Ustaz umm, tadi, kita. Sampaian aja kali. Iya, Ustaz ini silakan nih Bapak Dari mana tadi asalnya, Mbak? Dari Serang. Serang. Serang? Iya, mac dideketin ya, Bu. Ya. Ya, ya, Ia, iya, iya, iya. Uh, namanya siapa? Fadilah. Siapa? Fathelia. Fathelia. Fathelia, Fathelia. Oh iya iya iya iya. Heeh. Uh -uh. Didekati terus mic-nya. Heeh. Uh -uh. ya, nah, gitu. Gitu. Iya. Itu uh, udah berapa minggu, Bu? Ma, ini hampir 4 tahunan, Pak. Oh, 4 tahun. Udah punya suami? Belum. Belum. Belum gaji lu punya suami itu. Iya, urusannya sama saya apa, Ustaz? <guluh> kayaknya kalau urusan begini saya terus. Iya. <guluh> Mbak fasih Umurnya berapa nih, Ustaz ya? udah tua, Pak. Ya? Umurnya berapa? Udah 30-an, Pak. 30-an saya. Oh, 30-an. Saya oh, 30. <guluh> sama sih 30 juga. Oh, ya. ya. Sama, Mbak. Itu kameramen juga 30 semua, Ustaz. Bukan saya doang. <guluh> Iya, yeah. uh, kata dokter apa retina yang rusak atau hanya pandangan mata yang uh, apa namanya jarak pandang matanya yang uh, apa namanya kurang, Mbak? Yeah. Waktu pertama ya Pak bilangnya gitu lapang, ini ya. Waktu pertama sepriksa itu Pak bilangnya lapang pandangnya yang sempit. Kan uh... saya kan tanya gejalanya apa Pak? Terus dokter nyedim aja, pas kan? tetap tetap saya berobat terus, Pak ya. Uh -uh. Sampai lama-lama kok nambah enggak kelihatan, kata saya, mata saya pas di itu lagi itu bilangnya retinanya yang lemah kata. Jadi melihatnya itu enggak kayak orang normal gitu, Pak. Oh, gitu ya. Heeh. Uh -huh. uh, ya ya ya. Iya ya ya. Eh, ya. uh, Mbak... Hmm. Mbak Patilia Patilia Patilia Pat Fathiyah Fathiyah Fathiyah Surat Al-Fatihah, Pak ia. Ia, surat ia kira, Fathiyah Iya Fatihah. Iya, suratnya kita Astaghfirullahaladzim Dengar saya di kelinga oh, saya itu Oh, Fathiyah Fathiyah Fathiyah Fathiyah Fathiyah Fatihah. <laughs> Fathia Fat. Hai gimana sih tadi? Fathia. Fathia. Eh, Bapak orang tuanya? Iya. Ada. Orang tuanya, Bapak. Oh, gitu. Oke, oh, oke. Okay, okay. Saya mau tanya sama Mbak Fathia, ya. Yeah. Mbak Fathia, oh, saya mau tanya. Heeh. Eh, uh, Mbak Fathia uh, kalau hmm. sama orang tua nih ya Kalau sama orang tua Dulu-dulu sebelum matanya itu e, pan, Jarak pandangnya sempit Ya dulu ya Sebelum mm -hmm. jarak mata pandang itu sempit Kalau dinasehatin orang tua Biasanya mau dengerin apa enggak sih Coba-coba jujur, jujur aja Iya yang di, ya dengerin pak Kadang enggak gitu Kalau lagi mau denger-dengerin ya, Kalau lagi males ya, enggak ya, gitu Oh khususnya sama siapa, sama bapak apa sama ibu. Kadang sering beda pendapat tuh sama bapak sih, Pak. Oh. Pas ayahnya hadir nih di sini. Iya, pas bapaknya hadir ya. Begini, Mbak Fatihah. Hmm. Jadi hmm. ee, mohon deh kalau ini memang mempercepat proses kesembuhan. Tapi sekarang mata sudah tidak bisa melihat sama sekali itu kelihat pak cuman bayang-bayang gitu oh gitu ya kira-kira uh -uh. Mbak Fatihah mau ndak uh, nanti kalau dinasehatin tah bapak entah ibu mau mendengarkan dengan baik nggak iya nggak maksudnya nggak nolak kalau memang nah, namanya nasehat itu kan baik ya iya. mau ndak kira-kira mau bener nih iya pak mas pengen cepet sembuh wih lah kok pengen cepet sembuh lah dulu kok dinasihatin gak mau yeah. <laughs> oke okay. uh, begini uh, apa namanya uh, boleh make nya dipegang sama bapak Bo boleh minta deh bapak iya yeah. iya yeah. bapak benar nih putrinya iya yeah benar ya, ya. itu kalau dulu dinasehatin agak susah itu agak kalau nggak cocok lari ke kamar gitu iya benar ya benar ya kalau nggak cocok sama nasihat bapak lari ke kamar ngumpet gitu iya oh berarti nggak salah saya iya aduh ya. ya. so, oh. kok masih ada sih zaman sekarang begini-begini ya ya sudah uh, bapak kalau putrinya salah uh, Ridho nggak bapak memaafkan putrinya Rido Rido bener Rido, ya iya, Rido oke deh Mbak Fathia kalau boleh saya minta mau gak Mbak Fathia minta maaf sama Bapak serius kira-kira mau gak bener ya ada Ibu di sebelah ada Ibu gak ya. Ada, ada ya mau deh agak dituntun ke arah Bapak deh oh ibunya hadir juga ya ibunya ada. ada ibunya ada ibu ada. mana Ibu Oh, kok jauhan sih sama ibunya Pak Fatihah di ini deh. Kek, ane kek, ane kek. Di dituntun dekat bapak dituntun. Coba awas-awas, awas-awas. Awas Pak Fatihah di depan ada ibu-ibu tuntun. Di di yes. di, di balik itu aja. Ya sudah, apa-apa. Ya. Betul lengkap Ustaz ya? Iya. Iya. Lagi-lagi maju lagi deh enggak apa-apa. Maju maju bareng-bareng, marah-marah. Iya. Uh, saya mohon eh uh, nya diberikan kepada Mbak Fatihah bisa Bapak maaf ya. Iya, mic-nya dikasih Mbak Fatihah, mic-nya dipegang tangan kiri. Ya, deketin. Kemudian Mbak Fatihah uh, meminta maaf sama Bapak yang sering eh uh, berbeda pendapat, minta maaf yang serius pegang tangan Bapak. <tuh> Kemudian mohon maaf Bilang pak jika selama ini Fatia sering beda pendapat dan Fatia sering emosi marah sama bapak Fatia minta maaf ya pak. Kemudian cium tangan yang baik. Ya. Ngomong dulu. Ngomong dulu. Ma ma minta maaf. Fatiha. dulu minta maaf. Ngomong, ngomong langsung di sini. Abah, kalau selama selama ini saya pernah Membangkang dan soal berbeda pendapat. Tolong saya maafkan. Hai. Saya, maafkan. saya mohon maaf. Sudah dimaklumi ya Bapak ya. Sama Ibu juga sama uh, Bapak Fathiah, ya. Umi ya pegang. Kalau selama ini saya ya kesalahan dia kadang gitu kadang lebar pendapat terus. Mohon dimaafkan kesalahan saya selama ini. Umi. Iya, alhamdulillah. Mbak Fatiha mulai nanti malam Mbak Fatiha rajin tahajud Kemudian benar-benar serius untuk Memohon ampun kepada Allah Ta'ala Serius benar-benar Dan mohon diberi jalan Untuk bisa melihatlah di mata Mbak Fatiha ya Mudah-mudahan ini bisa Menjadikan jalan agar Mbak Fatiha eh, Diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala Amin ya Mbak Fatiha faham yang saya ceritakan Gimana Mbak Fatiha Oh sedang terharu Iya. Yeah. benar ya nanti di rumah benar serius ya jangan main-main lagi dengan nasihat orang tua makanya di dalam Quran memang di, di, diminta kita senantiasa menghargai orang tua kita yeah. apapun istilahnya ya. dalam keadaan apapun walaupun orang tua kita salah kita tetap harus menghormat beliau kita tidak hmm. boleh marah apalagi orang tua itu dalam kondisi yang benar kita enggak boleh melawan. Begitu ya Mbak Fathiah. Mudah-mudahan ini manfaat Bapak Ibu saya minta maaf kalau ini uh, menjadi suatu keharuan bagi keluarga Bapak dan Ibu. Tapi mudah-mudahan ini ridho. Mudah-mudahan Allah memberikan uh, kesembuhan uh, ini jadi jalan kesembuhan bagi Mbak Fathiah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak terima kasih Ibu dan Mbak Fathiah. Mudah-mudahan Ustaz ini sampai orang tuanya bisa hadir ya, terima kasih. Terima kasih. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. ya. Dan, uh, ini juga bagi para pemirsa, anda yang ingin datang ke Masjid An Nida, alangkah lebih baik kalau juga dihadirkan orang tua ustadz ya. Iya iya. Atau orang tua menghadirkan ya. uh, anaknya, karena dengan seperti itu uh, apa ya, akan memudahkan uh, ustadz untuk memberikan solusi gitu ya. Iya, memang kebanyakan kan begini ya. Kalau boleh saya ceritakan bagi saudara-saudara kita pemirsa Beng Elhati yang di, di seluruh Indonesia e, Sebenarnya mata itu berurusan dengan pandangan, cara pandang kita Cara melihat kita atau saling nasihat-menasihati dan kita memandangnya bagaimana Itu sangat kuat sekali, pandangan kita akan menjadi kabur Kemudian tidak terlihat kalau kita sering bentuk adu argumentasi menolak nasihat orang tua itu paling kuat sekali, apalagi orang tuanya maaf maaf ini ya dari segi agama cukup baik, istilahnya amal solehnya cukup. Waduh ini pasti selesai cepat deh. Dan ini harus kita jauhi hal, hal tersebut. Jadi kalau kita diberi nasihat oleh siapapun kita harus belajar mendengarkan, belajar aja mendengarkan. Ya. Tidak apa-apa nasihat itu baik kita terima. Hmm. Gak enak ya kita terima aja nggak apa-apa. Oh namanya juga Orang ngasih nasihatkan beda-beda Nah pandangan inilah yang nanti akan menjadikan Allah menjadikan mata itu kita buram tidak melihat Karena memang kita menutup mata kita tentang sesuatu kebaikan yang harus kita lihat Nah ini bagi pemirsa yang ada di rumah Ini salah satu analisa saya tentang mata ya, Alhamdulillah ini subhanallah Ustaz ya Nikmat Allah tuh sangat dahsyat Ustaz ya Iya. Beri nikmat mata saja ketika dititipkan ujian musibah kita sudah merasa Betapa kerdil kita sebagai hamba Allah yang tidak punya daya dan upaya Kecuali atas kehendak Allah Baik, iya. para pemirsa, bengkel hati bersama Ustaz Danu dan Daizaki Masih akan kembali dalam TPI di channel TPI tentunya setelah yang berikut ini Alhamdulillahirobbilalamin, pemirsa dimanapun anda berada, bengkel hati bersama Ustaz Danu dan Daizaki kembali lagi tentunya. Dan kita akan memberikan kesempatan satu lagi kepada e, kaum hawa, kaum perempuan yang tentunya saya akan memberikan kesempatan ini e, kepada ini hak prerogatif saya nih Ustaz nih. Iya boleh. Kita boleh. berdua. Makanya main tinggi tinggian tunjuk tangan nih Ustaz. Tapi sayangnya belum mandi semua kayak ini. Jadi jangan terlalu tinggi Baik Saya mau yang berasal dari Banjarmasin Mana tadi? Yang mana tadi Banjarmasin? Oh, kalau yang Selain yang struk ya Satya? Selain yang struk Baik Ibu tadi yang di belakang Nah itu coba diri Iya Iya iya. Ayo. Nah silakan. Ini tidak mewakili ya Langsung ini yang berdiri Iya, kalau disebut namanya Ibu Siata dari mana? Isi. Iya, maju lagi Ibu Awas keserintah Iya Silahkan Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ibu asalnya dari mana? Dari Makassar Oh Makassar Iya, silahkan Ibu siapa ya? Ibu Susani. Ibu Susanti. Baik, silakan. Susani. Susami. Susani ya. Iya, Susani. Iya. Ibu kesini dengan siapa? Dengan kakak. Berdua aja. Iya. Baik, pertanyaannya? Uh, saya mau tanya Bapak Ustaz. Eh, uh, saya kemarin dari dokter dibilangnya saya ginjal. Itu enggak dioperasi, tapi saya enggak mau ginjal loh ginjal semua orang itu punya ginjal kayaknya bu ginjalnya ada pembengkakan dalam ginjal oh ginjalnya ada bengkak sebelah kanan apa kiri sebelah kiri saya sebelah kiri itu sudah ya. punya suami belum sudah kira-kira uh, tahu nggak apa pertanyaan saya tahu Ustaz apa coba suka suka berdasarkan soal ini oh tahu heh Oh, bener, oh, ya, suka tahu. suka buka-buka dompet -buka suami enggak? <laughs> Ginjal langsung saya jawab ya Ibu Susani ya. ya Ginjal itu Ibu menyimpan jengkel kepada suami Betul apa enggak? Betul Ustaz Suaminya jengkelin memang? Biasanya sih Ustaz itu... Biasanya gimana? Biasanya saya jengkel sama dia Sama hmm. suami? Iya Ganti suami gimana Bu? Jangan Oh, oh kalau enggak, enggak, kalau jangan, kenapa harus dijengkelin, kan begitu ya, ya? atau untuk bertambah lah ibu, mau gak? Ya. <laughs> <banget>. ibu, ya. <coughs> memang ginjal ini suatu yang berbahaya, cuma satu jangan jengkel sama suami, hanya itu aja, kuncinya jangan jengkel kepada pasangan kalau ibu sudah ngerti pertanyaan punya suami, berarti ibu langsung, wah oh, ini mesti gara-gara ini nih saya hilangkan kejengkelan yang tersimpan kepada suami. Pertanyaan saya, apa akhir-akhir ini sebelum ibu merasa sakit pada ginjal sebelah kiri yang menjadikan ibu cengkel sama suami? Apa tindak tanduk suami yang menjadikan cengkel? Biasanya dia marah di depan orang, Ustad. Oh, dia marah sama ibu di depan iya, orang. Iya. Om oh, hmm, duh. Coba nanti kalau suami marah, eh, ini aja di apa namanya kita namanya musyawarah dulu. Manggilnya suami, mas, pah, pah? Bapak, pah ya. ya Nanti gini, pah kalau marahin saya Jangan di depan orang, mending di depan burung beo Gitu kira-kira oh. ya. Yang penting bukan orang kira -kira. Ya, Yang penting jangan orang atau di depan tembok Gitu aja, ya. pokoknya dibicarain aja dulu Gitu aja, kalau suami mau marah Di depan orang lari aja dulu Gitu, mau ya Ya, nah intinya adalah kenapa suami marah di depan orang kepada ibu itu juga harus dipikirin ya, Apakah sayang. ibu juga jengkelin juga kan gitu ya Enggak Ustadz, kemarin kan saya umroh Apa? Saya umroh Oh umroh ya, ya. Uh, Terus dia biasa kalau saya telat jalan tuh dia marah Ustadz Telat jalan? Iya marah dia Oh gitu oh, oh. Mungkin harusnya ke masjid jadi ke belanja gitu Enggak Oh, cuman iya. maksudnya kalau saya telah jalan katanya jangan cepat jangan lama-lama cepat katanya nanti kamu diince orang tapi oh, saya sakit okay. hati Ustad oh, oh iya deh udah deh gini aja suaminya di mana suaminya lagi ke Bali Ustad ngapain ke Bali dinas dinas apa dari kantor dari pemerintah oh, pemerintah kira-kira nonton acara bengkel hati nggak nggak tahu Ustad ada <laughs> yang menelepon Kok nggak tahu sih ini suaminya beneran apa enggak sih? Nggak bah... tahu dia nonton di sana apa enggak? Soalnya saya tadi malam bilang saya hari ini mau ke Ustaz Danu lagi. Oh terus hmm. dia kira-kira gimana? Saya mau nonton apa gimana? Iya dari kemarin dia nonton, cuman saya nggak ikut kemarin kan cuman offernya aja. Oh gitu hmm, barangkali ya. dia nonton. Oke ibu kita kesnuten aja pada suami ibu, mudah-mudahan nonton. Ibu di sebelah kiri saya ini ada kamera ibu lihat, kemudian ibu minta maaf sama suami atas kejengkelan yang tersimpan kepada suami katakan dengan halus, katakan dengan baik, yang jelas pada suami sebut nama suami tidak apa-apa dan minta maaf, karena kejengkelan ibu pada waktu berjalan di umroh itu bisa menjadikan akibat pada itu, memang insya Allah bisa minta maaf sama suami dengan tulus mudah-mudahan Allah -me -me mengampuni kesalahan ibu silahkan ya, ya ada kamera silahkan. ya Tuhan, aku minta maaf ya Cuma gitu aja. Ya Allah Sebelum namanya dirayus dirayu romantis. Ya, jelas romantis. gitu. Gimana sih Ibu? Eh istri ya, suaminya jengkel kalau begitu. Saya, saya setiap habis salat minta maaf ke dia. Oh iya, ya sudah. Oh. Tapi ini begini deh. Karena ini kan habis salat kan masih ada ginjalnya itu yang sakit kan. Ya, Coba ya. begini. Pak Jika selama ini saya sering jengkel, menyibukan hmm. jengkel sama papa jika ada sesuatu dari perbuatan Papa yang jengkelin saya dan saya jengkel saya minta maaf ya itu kan yang baik Jangan pas saya minta maaf ya beli apalah gitu <tuh> Itu tidak ada di hati tidak nyantel di sini tidak nyantel <tuh> gitu Jadi hanya di lisan coba yang lebih tenang lebih santai Terus yeah. mumpung ada kamera <tuh> Saya nanti lewat telepon saja oh. <tuh. tuh> Ya mudah-mudahan yeah. nanti Allah memberikan kesembuhan juga lewat telepon juga ya <laughs> ya, mudah-mudahan Ibu pahami kemudian uh, jalani apa nasihat saya. Mudah-mudahan Allah memberikan keseguhan pada Ibu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah ya? ya. Okay. Baik. baik, Ustaz Makasih, terima kasih Ustaz. Ibu, terima kasih dari Makassar, Ustaz. Uh, para hadirin ya, ya. dan pemirsa untuk melengkapi bengkel hati di pagi hari ini, alangkah baik kalau dipimpin doa oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, alhamdulillahirabbil ya alamin. Eh Alhamdulillah. uh, Jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah, marilah di akhir acara ini kita berdoa, mengaminkan dengan tulus. Mudah-mudahan uh, Allah mengijabah doa kita. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan kayak ibu, siapa tadi yang dari Makassar Sus Susani, Susani. Ibu Susani juga kayaknya sulit untuk meminta maaf ya, dan makanya mau lewat telepon <guruh> Mudah-mudahan <guruh> minta maaf kok susah ya, ya sudah lewat, -lewat, ya. lewat, lewat Facebook, lewat Facebook nanti ya. <guruh> Marilah kita berdoa kepada Allah Taala dengan tulus, dengan ikhlas. Mudah-mudahan uh, apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghafar. Engkau lah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari akhir balik hingga saat ini ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar ya dafanku ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah dosa yang kami lakukan kepada suami kami Kepada istri kami Amin. Kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami Kepada teman-teman kami Amin. Kepada hamba-hambamu yang lain dan juga makhluk yang keciptakan di muka bumi ini, Ya Allah Amin. Ya Allah, Alhamdulillah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di dihadapanmu, Ya Allah Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah amin. Dan kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, Ya Ghafar Agar engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami kasih sayangi, Ya Allah, Amin Amin Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Amin. Alhamdulillah, Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah banyak memberikan kepada kami nikmat dan rizki, Amin. Ya Allah. Jika kami banyak sekali musibah dan sakit yang ada pada badan kami, Amin. jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya seperti apa yang ada dalam Al-Quran Kami mohon ampun kepadamu ya Ghafar Dan kami mohon agar engkau sembuhkan penyakit yang ada pada diri kami ya Allah Dan kami mohon agar engkau menghilangkan musibah yang ada pada diri kami ya Allah Dan kami mohon jika diantara anak-anak kami ada yang sakit ya Allah Karena kesalahan dan dosa kami kedua orang tuanya kami mohon ampun kepadaMu ya Kafar dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Salam Amin. agar kami keluarga lebih suju kepadaMu ya Allah Amin. Amin ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Engkau kutuk jauhkanlah kami dari jengkelan dan kemarahan yang ada dalam hati kami dekatkan kami dengan kesabaranMu ya Allah Mm. Dekatkan kami dengan orang-orang yang Allah, ya, kami. Mm. ya Allah, Ya Razak Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan ta'yib mm. Ya Allah mm. Agar hati kami tenang dan tenteram Ya Allah Dan sebagian kami berikan di jalanan Ya Allah mm. Ya Allah, hanya kepada-Mu'lah kami menyembah Dan hanya kepada-Mu'lah kami meminta pertolongan mm. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Lapa na'atina fitun ya Hassanah Wa fil akhirati khassanah Walhamdulillahi Rabbil Alamin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Pemirsa, dimanapun anda berada Para hadirin Masjid Anudah TPI Mudah-mudahan Bengkel hati di pagi hari ini Mampu mencerahkan hati kita semua Terima kasih atas segala perhatiannya Saya, Dai Zaki dan Ustaz Banu tentunya Dalam Bengkel hati, mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh